saya kadang-kadang ngerasa nih, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan, misalnya gitu. Kalau saya gak kuat istifarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam, alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah, kalau istifarnya gak kuat, taubatnya tuh gak kuat. Langsung diuji sama Allah, dan saya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih.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 Akan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang nggak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, Astaghfirullahalazim saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, iya. Tapi mungkin dia nggak akan jadi, nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa.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 cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita ini yang kita bangun pertama yang kedua kata Nabi di dalam hadis Bukhari mai yuri di lla yang terkenal kan yufakhihu fitdin itu yang terkenal ternyata ada dua modelnya ada mai yuri di lla hubihi khayran yufakhihu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 ini sunnatullah sehingga kalau kita lagi diuji, yang kita lihat jangan ujiannya apa setelah itu? Gimana ngelihatnya? Usah nggak kelihatan dengan mata hati. Istafti kalau bertanya kepada hatimu, kelihatan nggak? Dengan mata hati. Gimana ngelihat dengan mata hati? Dengan iman. Saya percaya Allah pasti ngasih kebaikan setelah ini orang Allah sendiri yang ngomong enggak ada satu huruf pun di Al-Qur'an yang salah apalagi satu ayat apalagi dua ayat fa innamal usri yusra ditegesin lagi innamal usri yusra tapi usar dulu baru yusra dikasih kesusahan sedikit dikasih kemudahan yang banyak dikasih kesusahan sedikit dikasih kemudahan yang banyak ini yang kita coba bangun tajdidul iman bangun memperbarui yakin-yakin-yakin sehingga ketika kita diuji sedih wajar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 Saya heran kalau ada orang sedekahnya rajin Tapi ke istrinya kikir Aneh Berarti dia gak ngerti konsep Padahal memberi kepada istri itu Selama itu kebutuhan pokok ya Dan sedikit entertain Gak apa-apa asal -apa, gak berlebihan Itu luar biasa Makanya saya kalau jalan sama istri Yang <gak> <gak> <gak> <gak> Yang mana Itu yang Onit suka Oh ya yeah, Onit suka Kasih aja Kenapa Minta ini Kasih kasih kasih kasih Selama ada kan kenapa gak dikasihkan ya Nanti Allah ganti Makin rajin kita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 dia nganggap, suami saya cowok banget sih, sih Mulai satu nih Dua Demi Allah, selang 15 jam enggak, Kalau gak salah, karena waktu itu malam Besok paginya, ada orang yang ngejar-ngejar Saya pengen ngasih hadiah Ustaz, saya pengen ketemu Ustaz Maaf, wow, saya gak bisa ketemu sekarang Lagi rush, lagi tight schedule Gitu-gitu lah, sok-sok gaya, gak jelas gitu ya Terus Ustaz, saya pengen banget ketemu Dia gak ngomong, pengen ketemu apa Kalau dia bilang mau ngasih duit, kan langsung saya prioritaskan Kan ya berhubung dia gak ngomong, ya udahlah saya sosok, sosok jual mahal gitu, tapi yang namanya rezeki kan gimana kita tolak, dia datang kan saya nolak, nolak, nolak, nolak, pokoknya sebentar aja 5 menit gak akan ganggu waktu Ustadz. ya udah besok pagi ya, pas breakfast gitu pakai gaya-gaya dikit breakfast pas breakfast, oh ya siap Ustadz jam berapa? jam 8, udah janjian jam 8 mungkin orangnya nih dengar live streaming pak jazakumullah khair jazak makasih banyak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekinya, terus beliau besok mau flight ke luar kota, jam 8 Akhirnya ngubungin lagi malamnya Pak uh, Ustadz maaf gak bisa ketemu besok Karena saya jam 8 itu jadwal terbang Oh ya udah gak apa-apa Seneng dong saya gak jadi ketemu kan tahu gitu kan jesel saya tuh Seneng Besok pagi jam 6 pak Ustadz Alhamdulillah ya, ternyata uh, penerbangan saya di delay Ke jam 11 Allah delay penerbangannya Demi ngasih rezeki buat saya Kan luar biasa kan ini hikmah kepedean saya ke geran kepada Allah gitu. Di delay demi sah. Kan kadang-kadang GR ya dipan Allah ya. Rabbi akraman kan gitu akhirnya ya. Allah memuliakan saya dengan istighfar tetap. Akhirnya saya bisa ketemu Ustaz. Saya enggak baca WA-nya, terlambat baca, baru baca jam 8 dia sudah mulai agak putus asa kayaknya enggak mungkin ketemu nih. Jam 8 pas saya baca, ah ternyata orangnya enggak eh, di apa di delay. Sudah ya saya balas, Sudah ya sekarang saya tunggu ya jam 9. Maaf cuma sebentar. Enggak apa-apa Ustaz 5 menit. Datang dia. Datang ngasih apa coba? Ngasih duit 200 juta. Demi Allah. Cuman berselang beberapa jam saya tolak-tolak. Tahu gitu, Pak, datang malam ini aja. <risas> Harusnya malam itu juga saya cari orangnya. Kalau perlu saya nyamperin Bapak, Sherlock, saya, saya kejar. Manusia gitu banget ya. Tapi Masya Allah situ saya jadi tahu oh, Doa orang itu lebih akurat Lebih mantap, lebih diijabah daripada doa Doa saya, mungkin bukan karena sedekah Tapi karena do, doa setelah sedekah Ya Allah dan segala macam Dimudahkan sama Allah, itu luar biasa loh Saya gak percaya Saya pikir main-main, ah, orang ini iseng Kayaknya pengen ketemu doang, pengen selfie Ternyata pas saya cek Di transfer, di capture, Ustaz udah di transfer Saya, wah jangan-jangan ini Jebakan, jebakan Batman gitu ya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 والجوع ونقص من الاموال والامفس وثمارات وابشري صابرين. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi, wabshiris sabirin. Sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar.